Komesdarun senang sekali pagi ini bisa kembali bersuara dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Inilah berita pagi edisi hari ini Selasa 4 Juli 2023 bersama saya Ardiansyah. Kita awali berita pagi ini dari Aceh Barat bersama laporan Sa'dul Bahri. Dua remaja Aceh Barat dilaporkan tenggelam dan menghilang saat mandi di kawasan Pantai Suakule, Desa Pantai Mutia, Kecamatan Arongan Lambalik, kemarin. Dua orang yang hilang akibat tenggelam yakni Emyasir, 14 tahun, dan Ikram, 12 tahun. Keduanya warga desa Senebuk Tengoh, Arongan Lambalik, Aceh Barat. Terkait dengan kejadian ini, pihak badan SAR, BPBD, dan SAR POS Melabu telah bergerak menuju lokasi guna mencari korban yang dilaporkan hilang. Koordinator SAR Melabu, Rahmat Kennedy, kepada Serambi, mengatakan untuk kronologis kejadian diduga akibat terjepit dengan bongkahan kayu. Sebelumnya pukul 14.00, para remaja tersebut mandi di pantai sebanyak tiga orang. Dari tiga orang yang mandi tersebut, tiba-tiba dua orang di antaranya tersangkut di tumpukan kayu yang diduga ada sesuatu yang membuat ikram dan yasir tersangkut. Disebutkan berawal dari kejadian ini, salah satu teman yang selamat dari tumpukan kayu pulang ke rumah untuk memberitahukan kepada warga. Warga mengetahui kejadian langsung ke lokasi guna membantu korban yang sebelumnya dilaporkan tersangkut. Akan tetapi sayangnya ketika warga sampai di pantai dua orang remaja ditumpukan kayu sudah tidak ada lagi dan menghilang Kondisi ini membuat warga di kawasan Arongan Lambalik berduyun-duyun ke lokasi guna mencari keberadaan dua remaja tersebut Sudarlun Satreskrim Polresta Banda Aceh menciduk 3 terduga pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda 2 Di wilayah hukum Polresta Banda Aceh pada minggu 2 Juli 2023 Kapolresta Banda Aceh Kombes Polisi Fahmi Irwan Rambli melalui kasat kasatreskrim Polresta Kompol Fadila Aditya Pratama mengatakan pelaku ditangkap pukul 17.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Mereka adalah DB 23 tahun, M30 tahun, dan HA alias DAUS 30 tahun. Penangkapan ketiga terduga pelaku dari laporan polisi atas korban nama Deddy Nanda, 31 tahun. Dari penangkapan ketiga tersangka pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti Satu unit Honda Beat berwarna biru Satu unit Beat berwarna hitam Satu unit Honda Scoopy berwarna hitam merah dan satu kunci T Dari kronologi saat kejadian korban sedang tidur Lalu terbangun melihat ranmor R2 miliknya yang terparkir di depan rumah Dengan kondisi terkunci stang sudah hilang dicuri Akibat kejadian ini korban mengalami kerugian 17 juta rupiah Kompol Fadila kemarin mengatakan atas kejadian ini korban melaporkan ke Polresta Banda Aceh guna pengusutan lebih lanjut. Dikatakan Kompol Fadila, dari kejadian tersebut tim opsional Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh melakukan penyelidikan kasus ini. Dari hasil penyelidikan, tim mendapatkan informasi bahwa pelaku diduga kembali melakukan curanmor berada di depan Indomaret Gampung Stuyi, Baitur Rahman. Selanjutnya tim bergegas menuju tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan monitoring. Saat endah dilakukan penangkapan, pelaku terlihat berada di dekat Indomaret, wilayah Setui, setelah dipastikan bahwa benar tim langsung mengamankan pelaku dan menginterogasinya. Kompol Padila mengatakan dari hasil interogasi M dan Ahab bahwasannya mereka telah mencuri sepeda motor di 7 TKP di Banda Aceh. 7 TKP ini yakni Lambu, Parkiran Unsia, Desa Bato, Lorong Serikat, Pasar Aceh, Desa Lampri, atau Munjing, dan Desa Lampinang. Sudarlun musibah kebakaran rumah bendahara gampung Pulau Tengoh, Merbu, Aceh Barat yang terjadi beberapa hari lalu telah menyebabkan dana gampung 111 juta hangus terbakar. Dana gampung yang terbakar direncanakan digunakan untuk gaji aparatur gampung, tuha put, penjaga kebersihan, dan pembayaran bantuan langsung untuk 3 bulan. Sementara untuk gaji aparatur gampung, tuha put, dan pihak kebersihan di desa Pulau Tengah belum bisa terbayarkan hingga kini. Akibatnya uang telah hangus sedangkan untuk anggaran BLT 18 juta lebih kemarin telah disalurkan setelah pihak keluarga Bendahara Desa membayarnya kepada pihak Gampung untuk bisa disalurkan ke penerima. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampung Kabupaten Aceh Barat Sirajul Fata kemarin mengatakan seharusnya dana desa tersebut telah disalurkan Bendahara menarik uang pada selasa 27 Juni. Pada hari itu juga terlebih menjelang lebaran Idul Adha yang semuanya nanti uang gaji tersebut. Akibat penundaan ini tidak disangka menjelang tengah malam rumah milik bendara desa Pulau Tengah dan dua unit rumah warga lainnya Ludes di lalap api. Kondisi ini menyebabkan dana desa yang ditarik pada selasa siang ikut hangus terbakar hingga uang tersebut satu lembar pun tidak bisa digunakan. Disebutkan uang terbakar tersebut tidak semuanya hangus, disimpan di dalam tas dan hanya lingkaran dan nomor uang yang hangus. Semua uang tersebut saat ini berada di Polres Aceh Barat dengan harapan uang tersebut dapat ditukarkan dengan bank nantinya. Sehingga tidak semua uang tersebut diganti oleh bendahara. Dikatakannya jika pihak bank tidak mau melakukan penukaran atas uang yang terbakar, maka bendahara yang memegang uang tersebut wajib mengganti. Kesik Pulau Tengoh, Kecamatan Merbu, Sulaiman mengatakan laporan uang yang terbakar sekitar 111 juta lebih, namun barang bukti yang ada di Polres sekitar 80 juta rupiah. Darulun perwakilan tokoh masyarakat Salang dan Alavan Kabupaten Simulu mendatangi Dinas PUPR Untuk mendesak segera dibangun Jembatan Lala yang ambruk pada 23 Mei Kedatangan tokoh masyarakat di kawasan ini disambut langsung Kadis PUPR Simulu Julfata di ruang Kadis PUPR kemarin Perwakilan tokoh masyarakat Maronda di hadapan Kadis PUPR Simulu mengungkapkan bahwa dampak putusnya akses penghubung kecamatan Di kawasan itu telah melambungkan harga BBM, bahan pokok hingga anjloknya harga buah sawit Disebutkan harga per toilet 15000 per liter, harga sawit Rp800 per kilogram. Sementara di sebelah jembatan harga sawit Rp1.000 per kilogram dan sembako juga turun naik. Untuk itu perwakilan toko masyarakat, salang dan alavan mendesak pemerintah daerah setempat segera membangun jembatan. Sudarlun dua unit yang listrik milik PLN di desa Kuala Kualaunga, kecamatan Jaya Acejaya tumbang akibat angin kencang. Tumbangnya tiang ini menyebabkan sejumlah wilayah di Lamnoraya yang terdiri atas dua kecamatan yakni Kecamatan Jaya dan Indrajaya mengalami pemadaman. Manajer PLN UP3 Melabu Aditya Setiawan menyebut jika pihaknya sendiri telah melakukan perbaikan terhadap dua unit listrik yang tumbang akibat angin kencang. Ia mengatakan kejadian ini termasuk bencana alam yang sulit untuk dihindari. Namun PLN berupaya tanggap mengatasi gangguan dengan mengerahkan 10 petugas kelapangan ditambah dukungan pihak kepolisian. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudah lun kericuhan pecah saat pimpinan pondok pesantren Al Zaitun Panji Gumilang tiba di Baris Krim Polri kemarin. Awalnya Panji bersama sejumlah orang yang mengawal kedatangannya hendak masuk ke gedung Baris Krim Polri. Namun ketika mendekat ke awak media, sejumlah pengawal mencoba menghalang-halangi dan terus mengawal Panji. Dorong-dorongan pun terjadi antara pengawal Panji dan awak media yang meliput. Sedangkan Panji yang menggunakan kemeja berwarna biru dongker dan peci hitam ini hanya mengangkat kedua tangan dan jempolnya ke arah hawa media. Kericuan terus terjadi hingga Panji dan sejumlah pengawalnya itu masuk ke dalam gedung bareskrim. Pemimpin pondo pesantren Al Zaitun Panji Gumilang resmi dilaporkan ke bareskrim krim Polri terkait kasus dugaan penistaan agama. Ketua Forum Pokat Pembela Pancasila Ihsan Tanjung kepada wartawan di Baris Krim mengatakan pihaknya datang ke Baris Krim untuk menyampaikan laporan ke polisi karena tidak mau hal ini terus-terusan menjadi polemik. Ihsan menilai Panji Gumilang telah mengeluarkan sejumlah pernyataan yang masuk dalam kategori penistaan agama. Darlun hujan deras memicu banjir bandang di wilayah utara Cina Utara telah melewaskan satu orang dan menghanyutkan dua orang. Laporan media pemerintah kemarin disebutkan ini adalah korban terbaru dari cuaca ekstrim yang telah berlangsung selama beberapa pekan dan masih belum menunjukkan tanda berakhir. Hujan lebat, cuaca panas dan hujan es yang terjadi baru-baru ini telah merusak infrastruktur, tanaman pertanian dan membahayakan ternak di seluruh negara itu. Cuaca ekstrim juga menyusahkan hidup sekitar 1,4 miliar orang di Cina dan menimbulkan ketakutan akan dampak nyata perubahan iklim. Sementara di wilayah Cina Selatan termasuk Provinsi Barat Daya Guizhou sejak Jumat 30 Juni 2023 petugas penyelamat berjuang mengungsikan warga setempat dan hewan ternak ke tempat yang aman dari banjir dan tanah longsor Daerah Xinzi di Provinsi Hunan bagian selatan juga diguyur hujan terus-menerus dan menderita kerugian ekonomi 575 juta yuan atau 1,2 triliun Lebih dari 95.000 warga dan 6 juta 1648 hektar tanaman terkena dampak, terkena dampak hal tersebut diungkapkan Biro Darurat dalam sebuah pernyataan sementara itu Cina Utara tetap dicengkram cuaca panas luar biasa yang terjadi lebih awal dari biasanya dan di wilayah yang lebih luas dari Newsroom dari Newsroom serambi di Tanjung Permai di batas kota demikian informasi pagi edisi Selasa 4 Juli 2023